شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Jamaah hadirat jamaah alim subhanahu wa taala salamullahi alaikum jami'an wabarakatuh alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari yang penuh dengan rahmat ini di antara saudara saudari seayah dan seibu Walaupun jaraknya jauh antara kita dengan kakek dan nenek kita ada, tapi yang jelas kita berhubungan erat baik darah kita, baik daging kita. Kemudian kita terikat dengan keimanan kepada Allah pencipta seluruh alam raya dan isinya. Yang menetapkan hukum-hukum dan aturan di alam raya yang begitu indah dan sempurna kemudian Allah menurunkan kitabnya bagi kita. Juga untuk mengatur hidup kita sebagaimana Allah mengatur alam raya yang penuh keseimbangan dan karyawan. Kebetulan kita berada di bulan maulid. Di mana-mana kita tempat, orang memperingati maulid Nabi kita Muhammad Alaihi SAW. Tapi sayangnya, lebih banyak condong ke arah seremoni dan perayaan, bukan penghayatan, Upaya pemahaman mengenai ketauladanan Nabi kita. Karena yang Allah perintahkan kita, Bukan hanya kita beriman kepada seorang yang bernama Muhammad, Tapi beriman kepada Muhammad Rasulullah Yang membawa risalah dari Allah. Oh, oleh karena tidak dapat dipisahkan antara Muhammad dan risalah. Kalau sahabat Nabi kita, Melihat Nabi, menyaksikan Nabi, mengenal dari dekat. Kalau para tabi'in mengenal Nabi dari para sahabat yang begitu akrab. Sekarang kita setelah berlalu 1400 tahun, kita lebih akrab dengan pemain bola, artis-artis. Sedikian -artis. pula lebih akrab dengan drama dan sinetron. Sampai satu yang menjadi bahan pembicaraan di rumah, justru kisah-kisah yang berlangsung di televisi. Tapi kalau ditanya mengenai Nabi dan kehidupannya, karena jarak yang begitu jauh dan kita jarang diingatkan dan diceritakan, akhirnya umat Islam tidak mengenal nabi dengan benar. Selawat dibacakan dengan suara yang indah, mengungkapkan rasa cinta, tapi cinta tanpa pemahaman, cinta yang tidak akan mendidik, membimbing, dan mengarahkan kita Kepada ketauladan sang nabi yang diutus. Sebagai pembawa rahmat bagi seluruh amat. Maka tak heran umatnya satu sama lain. Saling membenci. Saling bermusuhan. Padahal seharusnya mereka menjadi contoh. Dari masyarakat. Yang saling mencinta. Menyayangi. Bekerja sama. Menjadi contoh yang baik. Di tengah-tengah orang-orang yang belum islam. Tapi kita menjadi pendakwah. Yang telah membuat orang jauh dari islam. Seolah-olah dakwah islam ini berbau anjir da'wah, berbau anjir darah. Da'wah islam harus diigini dengan kata-kata yang kasar, cacian, makian. Dan lebih indah lagi, seandainya mereka dengan mudah menyesatkan saudaranya, mengkafirkannya dan memasukkannya ke dalam api. Nah, kita berharap, dalam peringatan-peringatan maulid, ulama-ulama. demikian pula orang yang mengenal rasul, menceritakan Pada umat bagaimana ketahuladanan Beliau, akhlak beliau, perilaku Beliau, kehidupan beliau bersama Keluarga, bersama masyarakat Sebagai seorang pemimpin Seorang Dai yang berdakwah dengan penuh Hikmah dan nasihat Jadi pada saat kita memperingati Maulid sebenarnya, kita ingin Mengingatkan diri kita dan umat kita Kepada ketahuladanan Nabi yang telah lama ditinggalkan Hanya tinggal Senandung selawat tanpa pemahaman yang sebenarnya mengenai karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Ada seorang bertanya, Ustaz, apa bedanya antara maulid dan natal? Saya katakan, perbedaannya amat mendasar. Kalau maulid kita memperingati rasul sebagai seorang rasul agar kita dapat mengenal dirinya lebih dekat dan mencintainya, kalau natal, Adalah memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu di saat Bapak Ibu mengatakan selamat Natal. Sama saja mengatakan selamat atas lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Kira-kira dibenarkan tidak itu sekali. Kalau seandainya mereka mengatakan ini merupakan peringatan diutusnya. Isa sebagai seorang Nabi Kita akan peringati bersama-sama Tidak ada masalah bagi kita nah, Kalau Bapak baca ensteklopedia yang bermacam-macam Bapak akan temukan Bahwa kata Natal itu kelahiran bukan Isa sebagai Nabi, Isa sebagai Anak Tuhan Karena sebelum konsili inisia tahun 325 Tidak pernah ada peringatan Natal Jadi kalau seandainya mereka mengajak kita Memperingati al sebagai Nabi dan Rasul, kita akan ikut Dan memberikan dulu Tidak ada masalah, tapi kalau diharuskan mengakui, memberikan selamat kepada mereka yang memperingati al sebagai anak Tuhan, kita katakan mustahil. Jadi tidak ingin kita hanya mengarah kepada seremoni, perayaan, betapa indahnya kalau kita dapat mengenal Rasul kehidupan yang begitu indah, menarik dan menawan yang mendidik masyarakat jahiliyah dari kehidupan yang primitif menjadi kehidupan manusia yang beradab. Nah, karena jauh jarak antara kita dengan rasul, sekarang umat Islam mengenaskan mengenaskan kalau mereka kembali kepada kehidupan yang tidak beradab. Fitnah perpecahan pertentangan bukan datang dari masyarakat awam, tapi dari mana? Dari para ulama, para ustaz Yang mengelompokkan umat, menggolong-golongan mereka, memecah belah mereka, menghasut untuk saling bermusuhan satu dengan lain. Nah ini hadirin sekalian bahagian dari kajian kita yang berhubungan dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah. Apakah Allah yang menakdirkan, menetapkan umat berselisih, berpecah, belah, bermusuh-musuhan apakah tidak demikian. Ma'al-sohba min musibatin fil-arbi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli'an nabra Inna ghalika allahhi yasir Tidak ada satu musibah Yang datang, yang terjadi, baik di bumi Tempah bumi sebagai contoh Badai, taufan, gelombang tsunami Atau oh, tanah longsor Atau yang terjadi pada kalian secara pribadi. Macam-macam cobaan yang datang pada kita. Melainkan semua itu telah dituliskan sebelum Allah menciptakan bumi. Yang demikian itu bagi Allah amat mudah. Kalau seorang perancang merancang sebuah building dengan semua perlengkapannya. Sebelum terbangun, masa Allah tidak mampu untuk berancang. Cuma pertanyaannya, apakah yang Allah tetapkan itu akan ditanya? Contohnya. Bapak diciptakan dengan pilihan Bapak Ibu dari suku Sunda, atau Jawa, atau Cina. Bakal ditanya di hari akhirat. Kenapa kok Bapak lahir di hari Senin? Kenapa lahir dari Bapak Fulan dan Ibu Fulan? Kenapa hidung Bapak seperti ini, atau kulit Bapak seperti ini? Bakal ditanya di? Itu ketetapan, oh. Begitu juga di saat terjadi badai. Bapak ditanya tidak, kenapa terjadi badai? Ini hal-hal kejadian yang gak berhubungan dengan perbuatan kita. Tapi menguji sikap kita menghadapi cobaan ini. Paham gak Pak? Jadi tadi itu yang disebutkan Allah. Itu datang cobaan dari Allah. Sebelum Allah ciptakan kita. Untuk menguji bagaimana sikap kita menghadapi kesenangan maupun menghadapi cobaan. Jadi tidak ada peruntungan ataupun cobaan yang menyakiti kita. Baik di bumi maupun terhadap diri kita langsung Kecuali telah Allah tuliskan Ini sebagai apa? Cobaan dan ujian yang dilalui manusia Yang demikian itu mudah bagi Allah Kenapa Allah lakukan hal ini? Pendidikan dari Allah Manusia kalau menghadapi cobaan dan ujian Dengan sering lama-kelamaan mentalnya bagaimana? daya tahannya, mentalnya, semangat juangnya. Tapi kalau diberikan, makan dengan sendok emas, dengan piring, perak, dilayani. Kira-kira bagaimana menghadapi cobaan? Mudah runtuh kan? Oleh karena itu, pendidikan ini amat indah bagi kita. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kesenangan, kenikmatan, kemanjaan, tidak akan mampu untuk berhadapan dengan tantangan hidup. Oleh karena itu, Allah katakan, liqai lata sa'ala ma'fadakum, Agar kamu tidak larut dalam duka karena sesuatu yang hilang dari kamu. Itu cobaan dari Allah. Orang yang kita cintai, anak yang kita sayangi, harta kita berkurang, cobaan untuk menguji kita bagaimana? Pada saat kita senang bagaimana? Pada saat susah bagaimana? <tuh> Jangan juga kalian bersukaria, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Innalaha la yuhibbukullamukhtarinfahur Wallahu la yuhibbukullamukhtarinfahur Allah paling tidak suka dengan orang yang bagaimana? Mukhtal. Tahu Mukhtal? Daibu. Mukhtal dalam bahasa Arab diambil dari kata khayil kuda. Perhatikan gak kuda kalau lagi jalan sombong? Betul gak? Mukhtal itu kesombongan yang ditunjukkan dari apa? Dari bahasa fisik, bahasa tubuh. Mandang remi orang, mandang kecil orang. Orang kalau dalam resepsi atau dalam suasana ramai Dimana ibu-ibu bersaing Coba lihat bagaimana gaya-gaya orang-orang yang sombong Sambil berkipas Ketemu teman dari jauh Gak mau menegur duluan Waktu ditegur, eh mbak Kapan datang pada depan matanya dia lihat Dia gak mau menegur duluan pakaian sengaja Saling berlomba-lomba Bahkan sengaja merek nih, sengaja ditonjolkan Itu namanya muhtal Kalau fahur Membanggakannya dengan cerita, saya punya ini, saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Jadi yang Bapak sebutkan pada ayat dalam suratul hadid, bukan menerangkan perbuatan kita, tapi menerangkan cobaan-cobaan yang datang sebagai ujian bagi kita, untuk menguji sikap kita dan mendidik kita. Adapun yang Allah sebutkan dalam suratul ra'at tadi, inna allaha la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi'anfusihin, Kita akan bahas nanti. Nah, masih ada kira-kira yang mau menyampaikan kesan di hatinya mengenai takdir? Silahkan Bapak. Saya mau ada kesan. Saya mau ada pertanyaan karena yang pertama semua hiba karena manusia sendiri. Jadi, sampai di Allah Maha jadi seluruh hidup itu bisa di eh uh, doa. gimana kira-kira kalau Allah menetapkan seseorang Melakukan sesuatu, atau mengalami sesuatu. Ya. Berarti kan sudah kesetapan yang buruk kan? Betul tak? Allah tidak mungkin sama sekali membalimi hambanya dengan apa? Dengan menetapkan hal-hal yang buruk baginya. Kalau datang cobaan pada seseorang, cobaan tersebut sebetulnya merupakan ujian yang menguji dirinya. Nah, yang ditanya oleh Allah bukan datangnya cobaan tersebut. Yang ditanya Sikap kita dalam menyikapi Yoban Menerima anugerah dari Allah, menerima harta, mendapatkan istri yang cantik. Anak yang luar biasa menawan dan menarik. Bagaimana syukur kita pada Allah? Apa kita lupa? Apa kita didik mereka untuk ingat dan bersyukur kepada Tuhan? Yang Bapak sampaikan tadi benar. Sebetulnya saya menjarak, hampir kebanyakan umat Islam... Dalam memahami konsep takdir ini Betul-betul berada dalam Kebimbangan hubungan antara takdir Dan amal kita Hubungan takdir dan pilihan kita Nah pertama-tama Untuk membuat hal ini Menjadi jelas dan clear Dalam bahasa Arab Apa arti takdir sebenarnya? Apa arti tak Saya akan bacakan Buat Bapak Ibu Ayat-ayat yang terdapat dalam Suratul A'la. Ibu pasti bahas-bapak. Suratul A'la, sabbihis. A'ububillahimmanasyaitanirrojim. Bapak Ibu gak usah fokus pada kitab, tapi perhatikan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabdikal. Perintah bertasbih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala kesuciannya Belum sempurna hingga kita mensucikan Allah. Tapi perintah bertasbih, membersihkan hati kita dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kesucian kebesaran Allah SWT. Sucikan nama kebesaran dan keagungan Tuhan yang mahal. Hati jangan pernah terlintas dalam benak pikiranmu kecurigaan, Rasa buruk sangka Tentang Allah Baik mengenai kebesaran, keagungan Maupun kebijaksanaan Dia benar-benar Tuhan yang mahasuci Yang maha pengasih, penyayang, bijaksana Adil terhadap hambanya Dan tidak pernah berbuat aneh Alladhi khala qa'fasawwa Yang telah mencipta Allah gak sebutkan objeknya Karena bukan hanya satu objek Seluruh alam ini merupakan ciptaan Allah khala Holaqo, yang telah mencipta. Maksudnya menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, dalam bahasa Arab kata sawwa yusawi, menyamakan sesuatu, membuat seimbang namanya apa? Sawwa yusawi taswiyata. Kalau yang ada yang bengkok kita katakan sawi luruskan. Atau membuat dua hal penuh dengan keseimbangan namanya apa? Namanya juga sawwa yusawi taswiyata. Yang mencipta dan telah menyempurnakan segala sesuatu dalam kondisi yang penuh dengan keseimbangan. Manusia kalau tubuhnya tidak berada dalam kondisi yang berimbang, niscaya akan apa? Akan merasakan perasaan yang tidak nyaman. Kita lihat kalau seorang memeriksakan darahnya di laboratorium, itu kan ada tolak ukur kan? Batas rujukan minimal sama maksimal. Ini berlaku hanya untuk satu orang, apa berlaku untuk semua orang? Kalau hanya berlaku untuk satu dua orang, tidak akan ada apa ilmu medis. Karena ilmu itu baru ada, kalau ada apa? Ada hukum, ada aturan, yang bagaimana? Yang jelas dan teratur. Lahirnya juga biologi, fisika, kimia, semua karena adanya hukum dan keteraturan. Sebelum adanya ilmu fisika, biologi, geologi, fenomenanya telah ada di alam raya. Manusia meneliti, mengkaji, hingga melahirkan hukum-hukum dengan nama masing-masing. Hukum fisika melahirkan ilmu fisika, begitu pula biologi, begitu pula geologi, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini manusia temukan dari mana? Dari hukum-hukum yang terdapat di alam. Jadi Allah telah mencipta Kemudian telah menyempurnakan Seluruh makhluknya dengan penuh keseimbangan Perhatikan Bapak Ibu Dan Allah telah menetapkan Hukum-hukum kadar-kadar Bagi segala sesuatu fahada Lalu untuk membuat kita Tidak mengalami kebingungan Allah membimbing kita melalui pendidikan pengajarannya bagaimana kita memanfaatkan hukum-hukum tersebut baik dalam bidang pertanian, baik dalam bidang, katakan dalam bidang kesehatan, katakan punya Prof. Murdani Sudari Pak Iskandar dalam bidang gastro. Dia mempelajari gastro, ya, dari mulai katakan dokter umum, kemudian menuju internis, mengambil gastro, karena adanya ada apa? Ada hukum-hukum, aturan-aturan Nah pelajaran ini hadirin sekalian Bukan datang dengan sendirinya Bukan datang dari nol Tapi dari mana? Dari bimbingan petunjuk Allah yang mengajarkan kita Melalui intelektual kecerdasan yang Allah berikan pada kita Melalui berbagai macam eksperimen Hingga melahirkan berbagai macam hukum-hukum ketetapan yang menjadi rujukan Bagi dokter internisnya, gastronya, jantungnya. Dan terus mengalami perkembangan. Karena ilmu manusia ini tidak seperti ilmu Allah. Kalau ilmu Allah menyatu dengan zatnya telah sempurna. Kalau ilmu manusia berkembang terus-menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan. Rujukan dokter internis terkadang tahun kemudian ada perubahan. Dalam bidang syaraf juga. Terkadang kita jumpai. Bagaimana dari hasil penemuan baru ternyata apa sekalian terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai macam ketetapan yang ditetapkan sebelumnya. Ilmu manusia berkembang kalau ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Oleh karena itu kitab Allah adalah ilmu Allah. Tidak perlu mengalami revisi. Kira-kira bapak ibu kalau seandainya ada orang mengatakan kita menemukan penemuan baru. Untuk mengganti syaraf-syaraf bapak ibu dengan apa dengan penemuan yang lebih canggih. Katakan dengan fiber. Kira-kira bapak ibu mau gak? Atau buka bentuk rupa ibu sudah tidak relevan. Zaman-zaman Adam, zaman dulu. Dirubah mata satu di depan, satu di belakang. Atau ditambahkan mata di kanan, di kiri, biar jadi empat mata. Ada yang mau gak ibu sekalian? Tidak ada satupun manusia yang akan menerima perubahan bagi apa yang telah Allah ciptakan. Dan ternyata teknologi maju dalam berbagai macam bidang, tapi ternyata yang Allah ciptakan jauh lebih canggih. Saya berikan contoh. Dalam bidang IT kan manusia majunya luar biasa. Betul nggak jelas sekali? Saya tadi pagi dari belakang lihat Pak Iskandar. Begitu saya lihat, saya langsung mendapatkan jawaban Pak Iskandar. Saya nggak harus berpikir panjang. Padahal data Pak Iskandar ini, Bercampur bersama sekian triliun data. Tapi saya tidak perlu mencet tombol. Tidak perlu banyak berpikir. Begitu berjumpa, apa kabar Pak Iskandar? Kira-kira bagaimana memori manusia? Baik itu aroma, bentuk, suara, tersimpin. Kita menciup bau durian, tidak perlu berpikir panjang. Durian. Nangka, seolah-olah tidak ada jeda waktu. Padahal ini membutuhkan proses. Pandangan, mengirim berita, pertanyaan ke otak, otak menjawab dengan cepat. Dan ini subhanallah tersusun di sambi masing-masing. Ada bahagian audio, audio visual, ada lagi yang berhubungan dengan aroma. Kenapa? Kenapa? Kok begitu cepat kita dapat mengekses? Semua data yang terdapat dalam otak kita, termasuk dengan berhubungan yang lebih, katakan hitungan matematik, rumus fisika, kimia, dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang belajar, begitu berhadapan dengan persoalan tersebut, langsung dia memberikan jawaban dengan cepat. Bukan hanya begitu, bahkan melakukan analisis. Dari data yang terkumpul, dia melakukan analisis menimbulkan kesimpulan-kesimpulan baru. Dan otak manusia, kalau kita perhatikan, mirip dengan agar-agar. Betul enggak? Mirip dengan agar-agar. Kira-kira di mana di bagian mana tuh bahagian datang yang berhubungan dengan warna, dengan aroma, dengan bentuk, rupa dan lain sebagainya dan bagaimana cepatnya dan canggihnya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu berhubungan dengan memori. Kira-kira dibandingkan dengan IT mana yang lebih canggih? penemuan peremuan manusia Kalau ada foto kita ingin tahu ini kejadian di mana kita masukkan dalam Google Image. Berapa lama prosesnya? Loadingnya lama. Betul dari sekalian. Kita masukkan dalam Google Image. Loading itu lama. Terkadang yang masuk iklan. <tuh> Betul gak? Masuk iklan lebih dulu. Tapi subhanallah mata kita melihat itu kejadian. Langsung menghubungkan dengan apa? Dengan kejadiannya. Ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Min Tunjukkan mana yang diciptakan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mencipta, menyempurnakan ciptaannya. Kemudian Allah menetapkan hukum-hukum, aturan-aturan. Lalu fahada Allah membimbing kita mempelajari hukum tersebut. Ketika seorang menerbangkan pesawat. Dia harus merujuk kepada beberapa hukum Bahkan dia melihat kecepatan angin berapa Mana menara Tower di airport tidak akan menginginkan Dia terbang dalam kondisi Yang tidak mungkin sama sekali apa Dikendalikan oleh pesawat Kecepatan angin Begitu pula cuaca Dan pesawat terbang juga dengan beban Yang terukur, terukur. Kalau diberikan beban yang lebih berat Walaupun dibacakan surat yasin Doa para nabi ulama dikubur Kayaknya jatuh Karena tidak sesuai dengan hukum Oleh karena itu Diukur hari sekalian Beban pesawat, kemampuan dia untuk keluar dari gravitasi Berhadapan dengan cuaca awak Itu sekian banyak hukum dilibatkan Betul dah ibu sekalian Oleh karena itu orang-orang barat Bukan mereka maju Karena mereka meninggalkan agama Justru kemajuan mereka Karena mereka menyesuaikan apa? Diri mereka, penemuan mereka dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kalau kita, apa saja takdir. Betul nggak? Ketika pesawat TWA dari New York melintasi Atlantik. Berapa lama kemudian jatuh? Langsung mereka melakukan penelitian. Biaya penelitiannya lebih besar dari biaya pesawat tersebut. Untuk mengetahui apa sebabnya agar tidak terulang kembali. Saya ingat belum lama kongkor ketika terbang tidak lama kemudian terjadi kecelakaan Langsung semua penerbangan kongkor dihentikan. Mereka gak bilang takdir. Mereka berupaya untuk mengetahui apa sebabnya terjadi kejadian tersebut. Begitu mereka temukan ternyata berhubungan dengan bahan bakar. Dan sudah tidak sesuai lagi untuk situasi saat langsung penerbang kongkor di seluruh dunia dihentikan. Ketika pesawat ulang-alik baru beberapa saat meluncur, kemudian meledak, mereka langsung menghentikan penerbangan. Menghentikan penerbangan sampai mereka menemukan sebabnya. Ternyata mereka temukan bahwa lapisan keramik yang, men yang menjaga dari suhu panas di atmosfer terlepas. Setelah mereka temukan sebabnya, mereka perbaiki sistemnya baru setelah itu mereka terbangkan kembali kalau kita tidak baca Al-Qur'an, baca yasin kita berdoa, jalankan tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu taala. Perhatikan dalam surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'anil qurnain, qul sa'adlu 'alaikum minhu إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئًا وَوَجَدَ إِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا Sampai kepada firman Allah أُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ إِنْدَهَا قَوْمًا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 Atuni zubar al hadid Hatta idha sawa baina sadafaini qalam fuhu Hatta idha ja'lau naran Kala atuni ufrih alaihi qita Perhatikan Bapak Ibu sekalian <coughs> Bapak Ibu sering mendengar mengenai Dhul Qarnay Sebagian orang mengatakan dia The Great Alexander, ini tidak benar. Alexander, The Great Alexander merupakan seorang paganis. Bekerja sama dengan ibunya, bahkan membunuh ayahnya sendiri. Dan dia juga membunuh para ulama pada masanya. Dan berakhir kehidupannya menjadi seorang homo. Ketika pasangan homonya meninggal, dia menjadi seorang yang gila. Itu yang dikenal dengan The Great Alexander. Enggak mungkin seorang yang dimuliakan Allah seperti ini. Tapi yang dinamakan Dhul sebetulnya kembali kepada Sirus atau Goros. Sirus ini orang yang melakukan penjelajahan. Dari barat ke timur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan benar-benar kemuliaan baginya. Dan dia juga yang mengembalikan orang-orang Yahudi dari cengkraman Babilonia pada masa Nebuchadnezzar berkuasa. Dikembalikan ke Yarus Dan dia pendiri Imperium Persia. Bukan yang di belakang. Pendiri Imperium Persia. Yang beriman kepada Allah ta'ala Yang berjuang di jalan. Boleh buka mengenai sirus atau goros. Nah ketika orang bertanya mengenai Dhul Qarnain Dengan peradaban. Juga apa-apa yang ditinggalkan. Menjelajahi timur barat. Sampai ada yang mengatakan dia pernah menjelajahi wilayah irian dan hal mahera. Menjumpai orang-orang yang bertelanjang tidak berpakaian. Jika Allah mengatakan hatta ala lam min sitra. Dia menjelajah menuju timur hingga menjumpai satu kaum yang tidak mengenangkan pakaian yang yang menjaga mereka dari sinar matahari. Jadi ada yang mengatakan sampai ke wilayah Irian Dan seterusnya Allah ketika menjelaskan mengenai Dulkarnay Bukan orang tersebut Maju Meraih kesuksesan Hanya dengan doa Tidak Tapi dengan mempelajari berbagai macam Ilmu pengetahuan Yang diungkapkan dengan kata sebab Sebelumnya Wa atainahu minkulli syai'in sebab kami anugerahkan baginya berbagai macam sebab maksudnya ilmu pengetahuan dan wasilah yang membuat dirinya meraih kesuksesan. Untuk mengarungi samudra kan juga butuh apa? Butuh wasilah. Bukan menggunakan perahu layar diterbang bukan. Bukan juga menggunakan apa? Getek kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika satu kaum Yang dipisahkan oleh celah berhadapan dengan Ya'jud dan Ma'jud atau Ya'gob dan Ma'gob dalam perjanjian lama. Ada yang mengatakan dia jenis manusia, tapi kita pertanyakan kalau manusia seharusnya dengan pengetahuan dan perkembangan mampu untuk apa? Untuk keluar dari tempat tersebut. Dan manusia gak semuanya jahat, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau Ya'gob dan magog ini ciri-cirinya merusak di atas muka buruk. Diklihatannya jenis makhluk yang tidak kita ketahui Bagaimana hakikatnya bukan manusia Akhirnya penduduk Yang beradik celah yang lain Minta kepada Dhulqarnain Agar Membangun dam yang memisahkan dengan mereka Dhulqarnain mengatakan apa yang Allah ajarkan padaku ya, Itu akan lebih baik Akhirnya Dhulqarnain mengusulkan mereka Mengumpulkan kepingan-kepingan besi hingga menutup celah tersebut setelah itu dipanaskan dengan api. Bisa dibayangkan bagaimana teknologi itu. Dipanaskan dengan api setelah panasnya merah ya, mulai hampir mencair kemudian diperintahkan untuk menyirami dengan air timah. Hingga walaupun berlalunya waktu, air dan udara tidak melakukan apa? Tidak melakukan korosi terhadap apa? Terhadap besi. Karena besi ini paling mudah korosi berhadapan dengan air maupun Udara. Tapi begitu dilapiskan dengan timah, pori-porinya dia terlindung dari air maupun lalu, maupun udara. Ini dengan ilmu apa tidak? Dengan ilmu memanaskannya. Kemudian setelah itu melapis dengan cairan timah. Nah, ada yang mengatakan dari barat menuju timur, kemudian menuju wilayah Kaukasus. Karena katanya ditemukan di sana ya, di apa namanya rantai gunung yang begitu panjang ada wilayah yang menunjukkan bukti-bukti adanya dam yang dibangun oleh Dzulkarnain sampai saat ini kita belum membuktikan langsung baru menurut cerita dan berita artinya Dzulkarnain maju berkembang dengan ilmu dan nabi kita juga mendidik sahabatnya untuk belajar dan berilmu Beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, membuka pintu rahmatnya, berdoa memohon bantuan dari Allah, dan berjuang. Oleh karena itu, kata takdir dalam bahasa Arab itu bukan ketetapan, tapi hukum dan aturan. Saya ingin tanya pada bapak ibu. Kalau bapak ibu menanam padi, keluarnya gandum bapak padi. Kita menanam Allah yang menumbuhkan. Nah. Hukum menumbuhkan ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala Kalau yang ditanam padi keluar padi Tanam gandum keluar gandum Gak mungkin tanam padi keluar gandum Betul Kalau kita menanam nangka Keluar nangka menanam durian keluar durian Nah hukum ini ditetapkan oleh Allah Tapi hukum ini Dengan sendiri tidak akan bekerja Tanpa kita apa Tanpa kita terlibat di dalam Dokter Mengobati kita berobat Yang menyembuhkan siapa Allah Kalau kita gak berobat Tunggu nasib. Betul gak? Jadi berobat itu ya sebetulnya apa? Merupakan usaha yang menyembuhkan Allah. Nah perhatikan bagaimana orang datang ke dokter ketika berobat. Dokter memberikan dia berbagai macam jenis obat. Dari mulai antibiotik, antihistamin katakan penurun panas. ya Kita lihat bagaimana orang begitu patuh kepada dokter, tapi pada Tuhan yang menciptakan dia ragu. Ada gak ibu sekalian? Sampai anak bayi kita kalau terima resep dari dokter Kita paksa minum walaupun nangis Tapi terhadap Allah kita selalu ragu-ragu Kenapa? Tidak memahami Allah kebesaran dan keagungan Kita menanam Allah menyembuhkan Kita belajar Allah memberikan kita ilmu Kita belajar matematik gak mungkin yang keluar kimia Belajar kimia tidak mungkin keluar fisika Betul gak? Jadi ini hukum Allah Ta'ala Tapi hukum ini tidak akan bekerja Kalau kita tidak apa? Tidak intervensi dengan usaha kita dan perjuangan kita. Kemudian saya ingin tanya. Api panas membakar itu hukum dari Allah. Betul gak? Yang bisa membekukan hukum tersebut hanya Allah. Kita tidak bisa malaikat pun tidak mampu. Nah ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Api tetap membakar. Kayu terbakar. Orang merasakan panas. Tapi untuk Ibrahim secara khusus. Allah katakan. Kuhnibar dan wasalaman ala Ibrahim. Nah saya mau tanya api yang panas membakar tersebut, dilekatkan di badan ibu, apa terpisah? Nah tergantung kita manfaatkannya. Kalau kita manfaatkan untuk memasak, menghangatkan kita dalam musim dingin, atau kita manfaatkan untuk katakan melembur logang, akan memberikan manfaat buat kita. Tapi kalau kita main-main, kalau belum waktunya terbakar, kalau takdir Allah belum membakar, kita masukkan dalam api, gak bakal terbakar, ya kebakar. Itu mempermainkan takdir Allah. Betul gak sekalian? Ketika seorang kontraktor membangun jembatan, kebetulan dia muslim. ya bangun jembatan dengan baik, ya. cuma dia kurangi besinya. Yang harusnya besi, katakan 22, digunakan besi 16. Kualitas semen, kualitas pasir tidak diperhatikan. Kedalaman fondasi tidak diperhatikan. Padahal semua ini kembali kepada ilmu, kan? Ketika mereka melakukan panjang itu... ya sampai kepadatan tanah tertentu ya. Setelah mereka uji bahkan setelah dipancang mereka uji dengan beban untuk mengetahui sampai di mana kira-kira apa tanah tersebut mampu untuk menanggung beban. Kalau ternyata masih bergerak ya, mereka akan padatkan kembali. Mereka ukur tingginya bangunan, beratnya bangunan bisa dihitung semuanya. Kedalaman fondasi juga kepadatannya dihitung. Nah, kalau seandainya mereka tidak menghitung dengan baik Kalau mereka bikin fondasi terlalu dalam, biayanya terlalu besar. Mereka kurangi kedalaman fondasinya. Kemudian besinya mereka kurangi. ya Setelah selesai jembatan dibangun, kontraktornya panggil ulama' ya Ustadz Habaib. Ibu-ibu dipanggil baca doa bersama khatan Qur'an. Begitu selesai, bahkan sedekahan lagi. Begitu selesai, Waktu hadirnya sekalian digunakan sekali dua kali apalagi beban liwat berat langsung retak disebabkan karena turun. Karena kalau keseimbangan hilang langsung akan apa? Terjadi retakan. Bangunan kita ini kalau miring kita biarkan semakin tinggi akan semakin cepat berutuhkan. Oleh karena itu orang yang membangun hidupnya dari khianat dan korupsi semakin tinggi semakin cepat kehancuran. Nah kontraktor ini bilang ya Allah kenapa kok ke orang kafir orang Korea bangun jembatan puluhan tahun bahkan jembatan kelor dari mulai zaman Belanda tetap bertahan sedangkan sekar orang Islam panggil ulama kiai ustaz habaib bapak-bapak ibu pengaji yang bahkan bikin khatam Quran kenapa kamu enggak berpihak pada kami Allah berpihak sama orang Korea Nah orang Islam ini kira-kira melanggar takdir apa sesuai takdir Melanggar kalau sesuai takdir Dengan hitungan dan ukuran, karena takdir diambil dari kadar. Kadar sesuatu, ukurannya kan. Mas, kadarnya berapa? Kira-kira kadar air tersebut berapa? Itu dalam bahasa Al-Qadarayuqadbiru. Menjelaskan ketentuan dan ukuran. Hukum-hukum. Hidup kita alam raya semua terikat dengan hukum. Hukum yang mengaturnya. Allah tidak pernah sama sekali apa? Meletakkan api di tubuh kita. Kalau Allah letakkan api di tubuh, tubuh kita terbakar, Allah gak bakal bertanya. Tapi kalau kita masukkan tangan kita ke dalam api. Atau kita minum racun, endrin. Atau katakan kita memukul seseorang. Allah bakal tanya. Kenapa? Karena itu kembali kepada perilaku kita. Pilihan kita. Kecuali yang terjadi di luar kesadaran. Oleh karena itu Nabi mengatakan. Wa wa Dimaafkan dari umatku. Kesalahan gak disengaja. Lupa atau sesuatu yang terpaksa kita lakukan dimaafkan tapi yang terjadi atas pilihan kesadaran dengan ilmu itu bakal ditanya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu masuk bulan puasa karena belum biasa jam 10 makan. Sekenyang-kenyangnya lagi. Katakan suami istri kumpul setelah kelar ya Allah puasa. Batal enggak? Tidak batal. Kenapa? Karena dilakukan bukan dengan kesadaran. Yang bakal ditanya oleh Allah amal kita, pilihan kita, yang kita lakukan dengan sadar dan pengetahuan. Jadi sebetulnya hukum takdir ini tidak pernah pilih kasih. Tidak pernah diskriminatif. Biar orang kafir yang mengikuti, dia akan meraih hasilnya. Kalau orang Islam menentang dan melanggarnya, dia akan apa? Akan terjerat oleh hukum-hukum tersudah. Lalu kita bertanya, bagaimana doa? Nabi mengatakan, tidak akan ada yang merubah ketentuan Allah kecuali doa. Betul. Api panas membakar. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wakil Allah rubah hukum api yang panas membakar menjadi apa? Sejuk Allah yang merubah. Orang di tengah gelombang dan badai, dia berdoa memohon kepada Allah perlindungan keselamatannya. Allah selamatkan. Seperti Nabi Yunus Terlontar dari perahu Masuk ke dalam perut ikan Akal mengatakan dia harus binasa Tanpa ada oksigen di kedalaman laut Kedalaman ikan Dia berdoa La ilaha illa anta inni kuntu Allah selamatkan diri Tapi bukan dia yang masuk ke perut ikan sendiri Betul gak? Bukan dia yang masukin tangannya ke dalam api sendiri Bukan dia minum racun dengan pilihannya Nah doa ini kalau seorang hamba dengan tulus berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuasa melindungi dirinya Walaupun langit runtuh Jadi doa ini Yang mengubah ketentuan Allah Kita berada dalam ketentuan Katakan di tengah badai, gelombang Berhadapan dengan bencana Atau berhadapan dengan kesulitan Atau kita tidak memiliki daya Untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita Semua tertutup Kita berdoa dengan penuh kekhusyuan pada Allah Allah buka jalan dari yang tidak terdua Jadi kembali kata qaddar yuqaddiru takbira itu berhubungan dengan hukum-hukum dengan fragmen-fragmen oleh karena itu Allah berfirman dalam suratul furqan ya kita baca suratul furqan beberapa ayat ya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim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 وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. Radikan bagi Rasulullah. Segala puji bagi Allah. Eh. Maha suci Allah. Yang keberkahannya terus tercurah. Yang telah menurunkan Al-Qur'an, Alladzi nazzalul Qur'an. Qur'an langsung diturunkan Allah. Tidak ada intervensi Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ayat-ayat yang berisikan petunjuk yang berasal dari ilmu Allah yang tidak meragukan yang tidak terikat oleh dimensi ruang maupun waktu seperti ilmu kita berkembang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala telah sempur segala puji maha suci Allah maha agung yang keberkahannya terus melimpah yang telah menurunkan al-furqan al-furqan adalah kurd kata furqan yang memisahkan diantara yang hak dan yang batil manusia kalau melihat dengan matanya seringkali matanya melakukan kesalahan seperti orang melihat sebuah tongkat diwasukan di kolam berenang, nampak bengkok waktu diangkat, pada saat mata salah memandang, imamnya adalah akalnya telinga sering salah mendengar pada saat telinga salah dikembalikan kepada apa? kepada akal. Akal manusia terkadang diperdayakan oleh hawa nafsu. Diombang-ambingkan oleh opini, oleh pengaruh lingkungan maupun pendidikan. Pada saat akal mengalami kebingungan membutuhkan furkon Membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya yang menerangi dirinya membantu untuk mengenali kebenaran. Dua bola mata dengan cahaya dapat melihat objek, akal dengan bimbingan petunjuk dan cahaya Allah Dapat betul-betul dengan jelas memahami mana yang hak dan batil Kita sering diombang-ambingkan benar apa tidak Tanya mau orang masih ragu Begitu kita kembali kepada ayat-ayat Allah Kita akan menemukan mana yang hak, mana yang batil Tapi siap gak hati kita menerima Jadi mahasuci Allah Keberkahan yang senantiasa tercura Yang telah menurunkan furqan Pemisah diantara hak dan batil Untuk menjadi pemberi peringatan. Pelajaran bagi seluruh al al-alem. Dan Allah ini yang menerangkan furqan. Dialah yang memiliki. Menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Yang menciptakannya dari ketiadaan. Yang menetapkan hukum-hukumnya. Dan dia tidak pernah sama sekali atau memiliki anak. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْقِ Dan dia tidak memiliki sekutu Dalam kekuasaan dan pemerintahan وَخَلَقَقُلَّ شَيْءٍ Dan dia yang telah menciptakan Segala sesuatu bagaimana mungkin Menjadi sekutunya فَقَدَّهْرَهُ تَعْدِيرًا Dan Allah bukan hanya menciptakan Tapi menetapkan Hukum-hukum Dan aturan-aturan Agar dapat kita manusia mengambil Pelajaran daripada Kira-kira pada saat bumi kita melakukan rotasi pada sumbunya Pada saat dia melakukan Apa? Revolusi mengitari matahari Terikat dengan hukum Saya mau tanya pada Bapak Ibu Kalau bumi kita ini Tidak melakukan rotasi pada sumbunya Sepanjang 24 jam Tapi 23 jam Apa yang terjadi? Hitungan bisa mengukur Kalau bumi kita melakukan rotasi lebih cepat dari saat ini, maka dia akan lepas dari gravitasi matahari. Karena pada saat berputar lebih cepat, daya tolaknya akan apa? Akan lebih kuat kan? Ini hukum sederhana kan? Bobot bumi kita, kecepatan pada saat melakukan rotasi maupun revolusi, semua diukur oleh Allah Ta'ala. Dan Allah bangun alam raya langit bumi, Tanpa tiang yang menyanggah, tanpa rantai yang mengikat, tapi dengan gravitasi dan hukum yang mengikatnya. kalau bumi berputar lebih cepat, dia akan terlepas dari gravitasi matahari. Dan akan berbenturan dengan planet-planet yang lain. kalau bumi lebih lambat berputar, dia akan mendekat ke matahari dan lenyap. Semua diukur oleh Allah. Oleh karena itu astronomi dan hukum-hukumnya, pelajaran dan ilmu yang dipetik dari mana? Yang dipetik dari alam raya. Oleh karena itu betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala kuasanya. Bumi dan seluruh planet mengitari matahari. Lalu matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksi bersama bintang-bintang yang lain. Yang menakjubkan ternyata bumi yang berputar terdapat juga satelit yang mengitari bumi kita yaitu bulan. Semuanya hari ini sekalian bergerak tidak ada yang berdiam. Oleh karena itu orang sering mengatakan kenapa dia bergerak tapi tidak kita rasakan sama sekali. Saya mau tanya ibu, ibu kalau di stasiun kereta berhenti. Ada kereta dari depan berjalan, berlawanan. Ibu merasa kereta ibu bergerak gak? Ibu di stasiun berhenti menghadap ke Surabaya. Yang dari Surabaya berjalan. Ibu merasa kereta ibu jalan gak? Jalan. Apalagi kalau dua-duanya berjalan berlawanan. Kita akan merasakan apa? Tapi kalau seandainya dua-duanya berjalan seiring seirama. Bagaimana kira-kira? Kecepatannya sama, getarannya sama, jalan sama-sama seperti berdiam. Betul nggak? Saksikan bagaimana dua pesawat tempur, satu mengisi bahan bakar, satu menerima bahan bakar. Dia menoleh ke samping seolah-olah. Ini kapal nggak jalan sama sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan وَتَعْلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمِدَتَنْ وَهِيَتَمُ الرُّمَ الرَّسَّحَمْ Kamu menyaksikan, gunung seolah-olah berdiam. Padahal dia bergerak mirip dengan gerakan awat Bumi kita ini bergerak. Cuma karena gerakannya seiring, seirama, penuh keseimbangan, kita gak merasakan gerakannya. Padahal bumi kita ini bukan hanya berputar pada sumbunya. Perhatikan. Subhanallah Atum ini Bukan hanya buminya Atom Ternyata kita saksikan bagaimana elektron yang mengitari apa Inti atom Jadi boleh atom yang kecil ya Kita jumpai sampai kepada seluruh alam raya Bergerak dengan penuh keseimbangan Kita gak merasakan saat ini Tapi kalau bapak keluar Lain lagi suasana Jadi sebetulnya Allah memelihara alam raya Dengan penuh keseimbangan Hingga Allah mengatakan apa? Allah menancapkan gunung-gunung Untuk memelihara Keseimbangan bumi kalian Agar tidak bergetar Kita kalau terjadi getaran 9,9 skala rechter aja Terjadi kerusakan yang luar biasa Padahal 9 skala itu getaran yang kecil Kita naik pesawat bagaimanapun lembutnya Taruh gelas coba Drrrr Betul tidak sekalian? Tapi bumi kita yang jauh lebih besar. Yang menakjubkan dua pertiganya lautan. Sepertiganya daratan. Lalu apa fungsi dari gunung ini? Gunung diantaranya, di samping menjaga keseimbangan udara, juga menjadi penyeimbang pada saat bumi berputar untuk tidak menimbulkan getaran. Timah kecil pada roda mobil kita. Pada saat kita melakukan balans, membuat seimbang. Timah kecil. Betul tidak? Bagaimana waktu diukur ternyata apa? Bergetar diberikan tambahan timah. Gak lama kemudian dengan kecepatan tinggi kembali seimbang. Bumi kita ini bayangkan coba kalau daratan semuanya ditambah lautan dua pertiganya pada saat berputar bagaimana? Betul-betul hukum-hukum yang begitu indah nah yang saya heran ini kan semuanya ilmu. Antara ilmu pengetahuan dan agama dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Bahkan Allah mengajak manusia berpikir, merenung, menggali. Dia akan temukan tidak ada sama sekali apa. Ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah. Begitu pula. Quran yang datang dari Allah. Membawa hukum-hukum takdir. Membawa hukum-hukum takdir. Maksudnya apa? Takdir terbagi dua berdasarkan Al-Quran. Takdir terbagi. Satu namanya takdir takwini. Norma-norma alamiah. Yang Allah tetapkan ya, di alam raya termasuk di tubuh kita. Fungsi jantung kita. Hati kita. Begitu pula ginjal kita. Limpah kita. Empedul kita. Pencernaan kita. Semua terikat oleh hukum, tidak? Tanyakan pada ahli masing-masing. Mereka akan betul-betul menggeleng-gelengkan kepala kalau mereka melihat keseimbangan yang begitu indah. Masa enggak ada yang mengatur? Dan peran dokter ketika berupaya untuk mengobati gangguan pada lambung, saya bukan mendahului sepapun berani, pastikan memberikan obat-obat untuk menurunkan juga apa? Asam lambung. Tapi di saat terus-menerus seorang makan obat asam lambung, akibatnya kan bakteri akan berkembang. Keseimbangan ini subhanallah yang membuat seorang sehat. Di saat berlebihan asam lambungnya menimbulkan gangguan. Di saat juga asam lambungnya apa? Menurun drastis, lama-kelamaan bakteri berkembang. Karena asam lambung juga berfungsi sebagai apa? Sebagai pemberantas bakteri. Jadi kita lihat semua penuh keseimbangan. Detak jantung kita kan kita sering ukur kan? Normalnya katakan dari mulai 69 sampai 90 lebih bagaimana? Di bawah itu tidak sehat, berlebihan juga tidak menimbulkan gangguan komplikasi pada jantung kita. Begitu juga gula darah kita, berlebihan menimbulkan persoalan, drop drastis bisa menimbulkan kematian. Tapi dengan tolak ukur, orang bisa mengetahui kondisi yang dibutuhkan kadar gula seseorang dalam darah. Nah, orang kalau sudah keluar dari aturan tersebut kena diabetes, seperti kita mohanya, moh enggak mau harus mengkonsumsi obat untuk menurunkan kadar gura. Agar berada pada kondisi keseimbangan. Ini yang dinamakan, alladhi khala qofa sawwan, walladhi qadda rofada. Jadi, yang pertama namanya takdir takwini. Norma-norma alamiah, hukum-hukum yang mengatur alam, raya, dan seluruh isinya, itu namanya takdir takwini. Cuma takdir takwini Tidak diserahkan pada kita Allah yang langsung menangani Nah kalau jantung kita diserahkan pada kita gimana? Katakan Pak Presiden Jokowi Bapak, karena Bapak sudah pandai Pinter, memerintah di negeri kita ini Dipilih oleh rakyat Sekarang kita serahkan pada Bapak Fungsi jantung Bapak, hati Bapak, ginjal Bapak Kepada Bapak Ada yang mau gak? Gak ada yang mau sama sekali, betul gak? Kalau Allah ancam kalau kamu tidak menerapkan hukum Allah, saya akan hentikan semua fungsi jantung kamu. Mau enggak? Manusia karena diberikan pilihan kebebasan, membuat dia lupa pada Allah. Allah tidak ingin bersikap sewenang unang Allah ingin orang beriman dengan pilihan kesadarannya bukan karena diancam dengan apa? Ketakutan. Kalau Allah ingin sebarkan dakwah dengan kekerasan, enggak perlu kirim Nabi kita yang yatim, kirim saja raja Romawi dengan pasukannya masakan orang masuk agama Islam semuanya. Atau katakan Islam dipindahkan ke negara adik kuasa yang kaya raya. Orang masuk Islam karena apa? Karena kekayaan, karena takut menghadapi raja adik kuasa, betul gak? Tapi Allah pilih seorang yatim yang jujur, yang bersih, yang amanat. Membawakan ayat Allah yang memberikan pencerahan. Jadi pilihan ini, kesadaran ini yang membuat dia memiliki nilai di sisi Allah. Jadi Allah tetap menjaga, melindungi semua peran dalam tubuhnya, fungsinya, hukum-hukumnya begitu pula di alam raya. Allah berikan petunjuk, Allah ajak dia berpikir dan merenung hingga dia menemukan alam semua menunjuk kepada Allah. Tidak mungkin akan adanya sama sekali pencipta, penguasa, pengatur selain dari Allah. Karena semua hukum menunjukkan keselasian dan keselarasan. Jadi semua norma-norma alamiah yang mengatur kehidupan alam raya termasuk kehidupan kita namanya takdir takwini. Ini langsung ditangani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu proses recovery kulit ibu. ya Kalau terjadi luka itu semua ditangani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia menambahkan obat-obatan untuk membantu katakan jaringannya seperti placenta dan lain sebagainya. Tapi yang jelas... Pengobatan, pemulihan langsung ditangani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Proses penciptaan juga, pembentukan sel darah merah, darah putih, dan yang menakjubkan keseimbangannya. Kalau terjadi atau kerusakan keseimbangan, akhirnya waliyah agadillah terjadi bencana buat manusia. Dia gak berdaya walaupun seorang kepala negara. Di saat sel-sel yang tadinya jinak, mengganas, menggerogoti dirinya, pada saat itu dia hanya dapat meratap dan menangis. Mungkin dia berjanji, Ya Allah, kalau kamu sehatkan lagi, saya berjanji akan menjadi orang yang sebaik-baik. Suami yang suka mukul istri, begitu sakit, langsung dia mengatakan, Ya Allah, kalau kamu pulihkan saya, saya berjanji untuk selalu membelai istri saya, Ya Allah. Karena pada saat takut, pada saat terancam, mulai muncul kesadaran. Tapi di saat dia pulih kembali, belum tentu. Belum tentu dia akan sadar. Jadi yang pertama takdir, Nah, sikap kita bagaimana berhadapan dengan takdir takwini? Mempelajarinya ya, dan mengikutinya. Itu tugas kita. Jangan kita datang ke hutan melihat hutan angker. Banyak penghuninya. Orang kafir datang melihat hutan sebagai potensi alam yang bakal menguntungkan mereka. Nah, ini kelemahan kita, kesalahan kita, kita tidak sama sekali memahami takdir Allah dalam arti yang sebenarnya Ada saya punya teman, Punya gula sampai 500-600. Tapi cintanya med sama permen luar biasa. Lihat Duren. Man umur fis sab'in mayemut fis siktir kebasa Arab. Yang umurnya 70 tahun, gak bakal mati umur 60 tahun. Dia makan Duren. Langsung masuk ICU. Gak lama meninggal dunia. Ini mempermainkan takdir. Oh. Oh. Berarti dia bunuh diri. Nah, sudah gula tinggi makan permen. Jawab, bayangkan. Dan Subhanallah orang kalau kolesterol tinggi dikasih makan sayur asam, sayur-sayur enggak nafsu sama sekali. Maunya yang daging-dagingan, lemak-lemakan. Tapi kalau kolesterolnya rendah, maunya sayur-sayuran. Kalau gula tinggi, maunya yang manis-manis terus-terusan. Tapi kalau gulanya rendah, tidak. Allah kasih, Subhanallah. Betul-betul keajaiban kita temukan Dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikap kita menghadapi takdir Ini Kita belajar. Ini semua hukum-hukum yang menetapkan Allah. Allah Jangan bilang ini hukumnya orang kafir. Jangan bilang ilmu agama cuma salat puasa, Quran. Tidak. Ini semua alam raya di bawah kendali Allah dan hukum-hukumnya. Kalau kita ingin maju, tapi tidak mempelajari ilmunya, berarti kita orang yang menyalahi takdir Allah. Bukan mengikuti takdir Allah. Oh. Bangun building untuk tiga lantai, dia bangun 10 lantai. Menyalahi takdir Allah. Takdir yang kedua namanya takdir tasyri Takdir tashri. Apa yang dimaksudkan dengan takdir tasyri Manusia, jangankan untuk mengatur diantara dua orang. Menghadapi dirinya sering terjadi apa? Kontradiksi. Mengalami kebingungan, keresahan. Kalau gelombang hatinya sedang bergelisah, bisa gak dirubah sama dia? Bisa gak bapak lagi sedih, ibu sedih? Dirubah gelombangnya supaya senang. Bisa gak? Anak lahir dari rahim ibu kembar bahkan. Kira-kira mudah gak menyatukan di antara dua hati? Si A punya kecondongan, si B punya kecondongan. Saya punya anak kembar laki perempuan. Subhanallah, wataknya beda satu sama lain. Jadi tidak gampang untuk menjaga keseimbangan di antara dua orang, tiga orang, apalagi dalam jumlah besar. Sebagai contoh, kalau lampu merah mati di perempatan, saksikan. Jangankan di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Singapura, langsung orang berlomba-lomba itu apa? Akhirnya polisi mesti turun tangan, mengatur. Betul nggak? Nah, bagaimana mungkin aturan dan hukum tersebut terjamin keadilannya kalau datang dari manusia? Manusia punya interest punya kepentingan. Di saat dia mengeluarkan aturan, aturan tersebut selalu apa? Selalu membawa apa? Membawa biasa dirinya Kalau laki disuruh mengatur, sikapnya terhadap perempuan pasti apa? Pasti juga akan apa? Pasti akan ada efeknya. Kalau perempuan yang mengatur keberi pihaknya pada perempuan juga pasti ada. Oleh karena itu yang paling tepat mengatur kita dengan penuh keseimbangan adalah orang. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala Nah Allah berikan kita aturan Yang menyangkut bagaimana mendidik jiwa kita Menjaga kebersihan jiwa kita Meluruskannya, membentenginya Setelah itu Allah menurunkan aturan-aturan Yang mengatur kehidupan kita Baik kehidupan rumah tangga kita Bermasyarakat kita, berekonomi kita Begitu pula dalam pemerintahan keadilannya Dalam berbagai macam aspek kehidupan Allah berikan kita petunjuk aturan-aturan dan syariat Siapa yang mengikutinya... Insya Allah dia akan hidup dengan penuh keseimbangan... Sebagaimana terbukti di alam raya... Penuh keseimbangan dengan mengikuti ketentuan... Ketentuan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Faham yukur sekali ya? Yang kedua... Syariat yang datang dari Allah. Syariat ini... Merupakan hukum-hukum... Yang penuh keseimbangan keadilan... Sebagaimana hukum yang mengatur tubuh kita dan alam raya. Cuma bedanya... Kalau hukum atau norma alamiah dikendalikan oleh Allah langsung. Bukan kembali pada pilihan kita. Sedangkan syariat tadi. Allah menetapkan syariatnya. Yang melaksanakan kita. Kalau kita taat patuh pada syariat Allah. Kita akan berada pada kondisi yang penuh keseimbangan. Kalau tidak jangan salahkan Allah. Salahkan diri kita. Nah kesalahan manusia. bisa dia menyimpang. Tergelincir. Miskin. Mundur. Melarat. Terkebelakang dan kalah. Diisbatkan pada takdir Allah. Padahal itu kesalahan dia. Yang tidak mengikuti takdir Allah. Ketika umat Islam dulu maju. Mempelajari ilmu pengetahuan. Barat masih belum mampu. Untuk menghitung angka yang tinggi. Sampai kalau orang menghitung angka sejuta. pakai angka romawi setengah mati. Yang menemukan titik atau nol itu. Merupakan sarjana Islam. Hingga matematik berkembang. Di tangan mereka. Untuk melalui satu juta. Tinggal enam titiknya atau enam nolnya. Satu miliar tambahkan lagi tiga. Satu triliun tambahkan lagi tiga. Coba kalau angka romawi gimana? Oleh karena itu ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam. Karena apa? Karena mereka belajar, mengkaji, meneliti. Tapi semenjak umat Islam meninggalkan ilmu pengetahuan. Mulai mereka tertinggal. Dulu orang mempelajari ilmu pengetahuan dengan nama filsafat. Filsafat terbagi dua. Ada metafisik, Yang berbicara mengenai apa? Di belakang alam ini sama fisik. Dulu menyatu. Eh orang Islam dari bodohnya. Dia tenggelam dalam filsafat metafisik. Tapi dalam sains dan pengetahuan ditinggalkan. Kalau Barat sengaja mengadakan seminar, simposium, mengeluarkan biaya. Mengajak para mufakir-mufakir untuk ribut dalam masalah tersebut. Sedangkan mereka sendiri mengembangkan sain ilmu pengetahuan. Berhasil menguasai dunia kita. Mengambil manfaat dari buminya, mengembangkan teknologi mereka. Akhirnya apa? Ulama-ulama Islam, pemikir-pemikir Islam karena gak punya uang. Untuk kebutuhan hidup mereka bergantung. Buat proposal keliling di tengah-tengah mereka semuanya. Indonesia datang ke pejabat, minta bantuan. Mana kebesaran orang Islam dengan ilmu yang Allah ajarkan? Karena mereka meninggalkan ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka tertinggal terkebelakang. Jadi kalau umat Islam ingin maju. Dia harus betul-betul menyesuaikan dirinya dengan dua takdir. Saat takdir takwini yang kembali kepada hukum-hukum Yang melahirkan sain modern Yang kedua takdir tashri'i Hukum-hukum syariat yang datang dari Allah Kalau dua-duanya kita lakukan Baru kita akan menjadi sebaik-baiknya umat Yang dikeluarkan bagi umat manusia Cuma bapak ibu harus tahu Harus dibedakan antara syariat yang terdapat dalam Quran Dengan fikih manusia Kalau fikih manusia ini belum tentu Sesuai untuk setiap masa Dia merupakan penemuan. Seperti rujukan dalam bidang internis. Sekarang ditetapkan besok terbukti kesalahannya. Oleh karena itu pendapat dan fikir tidak bersifat. Apa? Tidak bersifat abadi. Dia kondisional. Kalau Quran dari Allah. Kalau fikir dari manusia. Jadi terkebelakangnya umat pada saat ini mempelajari fikir meninggalkan apa? Quran. Akhirnya semakin jauh dari Quran... Akhirnya semakin jauh dari tolok ukur kebenaran. Jadi untuk maju kita, kita harus ikuti dua takdir. Takdir takwini dan takdir tashri. Nah, untuk menegaskan lagi hal-hal yang perlu kita perbaiki, kesalahan kita ini bisa kita mempelajari yang berhubungan dengan keimanan, kita kembali kepada hadir. Hadith tidak semuanya benar. Hadith ini merupakan apa bahan mentah. Kalau sudah matang jadi sunnah yang sesuai dengan Quran. Kalau hadith mirip dengan minyak mentah perlu disuling dulu. Karena hadith merupakan kumpulan riwayat, dikumpulkannya pun di belakang hari. Setelah wafatnya, Rasul sahabat tidak mengumpulkan hadith. Tapi kalau Quran terjaga, terpelihara kebenaran. Nah dalam hadith, ini yang seringkali membuat bingung saya, termasuk waktu kanak-kanak dulu dibuat kebingungan menghadapi hadith ini orang selama 40 hari dalam kandungan ibunya masih dalam bentuk sperma. Setelah itu 40 hari kemudian dalam bentuk alaqah. 40 hari kemudian dalam bentuk mudh. Setelah itu ditiupkan ruh ke dalamnya. Dituliskan ketentuan takdirnya kata. Apakah dia bahagia, apakah dia celaka, kemudian rezekinya. Setelah itu seseorang sesuai dengan ketentuan tadi ada yang beramal dari bawah dengan amal ahli surga. Begitu sudah dekat dari surga, tahu-tahu kitab sebelumnya yang dituliskan Allah membelokkan dirinya. Langsung dia beramal dengan amal ahli neraka masuk dalam neraka. Satu lagi beramal dengan amal ahli neraka. Begitu sampai ujung perjalanan sudah mendekat dari neraka, kitab yang ditetapkan waktu dituliskan pada masa diri ditiupkan ruhnya, ya. Membelokkan dirinya. Dia mengerjakan amal ahli surga akhirnya masuk ke dalam surga. Kemudian ada tambahan rufiatil aqlam wa jaffatis shuhuf. Pena diangkat tinta kering. Artinya apa? Tidak akan ada perubahan. Hadis ini perlu Bapak Ibu tahu. Yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam keimanan. Karena yang meriwayatkan cuma satu orang. Walaupun yang meriwayatkan orang terkemuka. Sahabat nabi yang bernama Ibnu Masud. Cuma dugaan bahwa Ibnu Masud digunakan namanya untuk meriwayatkan hadith. Dan dia bertentangan dengan Quran dan fakta ilmiah. Saya mau tanya pada bapak ibu. Ada gak ahli kandungan di sini Paling gak dokter murdani sebagai dokter. Kira-kira berapa lama sperma bisa bertahan dalam rahim? Dua hari? Katakan satu hari dua hari. Karena asam lambung, begitu subhanallah sperma menyebar, kemudian dari jauh telur sudah memberikan signal negatif. Lampu untuk mengundang. Begitu sperma masuk ke dalam telur, langsung signal yang dikirimkan berhenti. Dia berubah menjadi positif setelah terjadi pembuahan Dia gak menerima pendatang baru Sperma yang lain Yang jumlahnya jutaan Berhadapan dengan asam lambung berguburan satu persatu Nah dalam hadis tadi sebutkan 40 hari Ini mengherankan luar biasa Kita akan menjadi lecehan Habis-habisan Kalau hadis ini diterima Bertentangan dengan fakta dan bukti ilmiah Bukan merupakan teori Bahwa sperma tidak mampu bertahan Dalam wahim dalam waktu yang cukup lama Apalagi 40 hari Oleh karena itu Quran ketika berbicara Mengenai penciptaan manusia Indah, tidak ada sama sekali Hal-hal seperti itu Dari mulai penciptaan dia ya Dari sperma yang membuahkan Apa? Membuahkan telur Kemudian melekat pada dinding rahim Dalam bentuk alakoh Alikoh, ya alakoh itu melekat Dia melekat pada dinding rahim Begitu lemah dan rapuh kalau bukan perlindungan Allah mustahil Setelah itu mulai dia membelah dindingnya Mulai dia merajut di tengah-tengah kegelapan Membentuk organ-organ tubuh manusia Syarafnya demikian pula ototnya dan tulangnya Allah bungkus dengan daging Kemudian dengan kulit yang indah Setelah itu Gak ada itu dalam hadis tadi Nah kira-kira pemahaman takdir Dengan hadis tadi Bertentangan dengan keadilan Allah apa tidak Lalu orang bertanya kalau memang semua dituliskan dalam kitab Allah Ta'ala Orang udah lurus Di ujung jalan dibelokin Masuk ke neraka Satu lagi yang dari awal perjalanan neraka Di ujung dibelokin masuk ke dalam surga Orang bertanya apa gunanya kita beramah Hadis ini yang membuat orang Islam Menjadi apatis dan fatalis Kenapa bukan kembali ke dalam Quran Jadi sebetulnya Allah berikan kita tergantung Usaha kita, ibu kalau makan cabai Rasanya asin apa pedas Kalau rasanya asin, Allah disalahin Kita makan cabai Pedas, makan garam asin Gula manis Ini hukum Ketentuan dari Allah ta'ala Berat jenis Air laut, air tawar Dan subhanallah Bagaimana di tepi pantai kita jumpai air tawar Padahal sebelahnya air laut. Bagaimana tidak menyatu satu dengan lain? Terikat dengan hukum. Di antara dua air ini terdapat barzah yang memisahkan. Barzah ini bukan dinding yang terlihat oleh mata. Hukum-hukum berat jenis air. Dan lain yang memisahkan di antara dua jenis air. Kalau tidak bagaimana? Kira-kira akibatnya kalau sampai air laut menyatu dengan apa? Air tawar Kalau orang mengatakan kenapa di Cempaka Putih di HI sekarang airnya mulai payau? Karena tertutup jalan-jalan oleh aspal, bangunan-bangunan hingga resapan air berkurang, air laut, air laut masuk ke dalam. Dulu Cempaka Putih tempat kita bermain mancing dulu, itu tidak ada namanya air asin, airnya betul-betul tawar. Sekarang kalau kita mandi di musim panas asin betul-betul. Karena bangunan-bangunan yang tidak mempertimbangkan sama sekali apa? Kesehatan lingkungan Membuat air tidak meresap Akhirnya yang terjadi jillah, Air laut masuk Padahal di Cempaka Putih itu Di Pulau Mas Sampai ke Iki Pulau Bangun Itu merupakan daerah rawa-rawa orang memancing semuanya Coba kalau dibangun tanpa mengabaikan Kesehatan lingkungan Dan keseimbangan betapa indahnya Jadi jangan penyimpangan manusia Pelanggarannya dikaitkan dengan takdir Allah Allah Maha Suci Maha Bijaksana Tidak pernah sama sekali... ...berbuat kebaliman pada hamba. Seorang perempuan... dapat suami baik-baik... ...dibilan apa? Pilihan siapa dulu dong? Laki-laki dapat istri baik... ...siapa yang mirip dong? Punya anak baik-baik... ...siapa ayah? Tapi kini ada punya istri gak baik... ...emang dari sononya. Betul gak? Atau perempuan mengatakan... ...takdir Allah, saya sudah berusaha. Takdir Allah. Jadi bagaimana... Bisa terjadi keburukan dinisbatkan pada Allah. Kalau yang baik milik dia. Betul gak? Anak satu perempuan ustaz di pengajian. Bagaimana kira-kira ustaz suami saya ini. Gak mau salat gak mau ini. Saya tanya. Waktu kamu kawin sama dia begini bukan? Begini ustaz misalnya kamu. Betul gak? Mesti kalau kamu sebagai seorang wanita. Kalau oh, tunjukkan pilih pria muslim yang baik. Yang taat takut pada Allah. Kalau nah, kamu dekat-dekat api kalau kebakaran jangan disalahkan Allah. Ada yang bilang, jodoh juga takdir dari Allah. Kalau arti takdir bahwa seorang perempuan kalau dapat suami baik-baik dia akan terjaga, laki-laki dapat istri yang baik akan terjaga, itu takdir. Tapi kalau laki-laki kawin sama seorang wanita lacur, dia mengatakan cinta akan mengubah segala-galanya nonsense. Pada saat perkawinan pertama itu perempuan mungkin apa? karena suka tapi lama-kelamaan bisa-bisa kebiasaannya akan terulang kembali. Jadi takdir jangan sekali-kali kita rendahkan sedemikian rupa. Apa gunanya kita bertasbih memuji Allah mensucikan Allah kita nikmatkan hal yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. sebagai penutup inna allaha la Dalam suratul Anfal وَلَمْ يَكُمُ غَيْرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Kata غَيَّرَ يُغَيْرُ", Dalam bahasa Arab artinya apa? Perubahan macam-macam. Ada perubahan dari baik menjadi buruk. Ada perubahan dari buruk menjadi baik. Kalau dari buruk menjadi baik namanya islah. Kalau dari baik menjadi buruk namanya gayar. Orang Arab kalau bilang apa? Kalau bilang radio rusak, radio menghayar. Atau anak fulan rusak. Walak fulan taghayar. Anak fulan berubah. Bukan berubah dari buruk menjadi baik, berubah dari bahan menjadi buruk. Perubahan dari baik menjadi buruk namanya taghayyara Merubahnya Jadi sebetulnya maksud ayat ini kalau Bapak kaitkan sama Ibu dengan suratul Anfal, kalau dalam suratul Hadid innallaha Kalau dalam suratul Anfal, wa lam yakumughayyiran Allah tidak akan merusak satu nikmat yang Allah berikan pada satu kaum. Hingga mereka yang merusak dengan tangan mereka sendiri. Contohnya, orang menebang hutan tanpa ditanami kembali. Orang membuang sampah di sungai. Kira-kira yang merusak sungai, yang menimbulkan longsor banjir, Allah petang manusia. Yang buruk ini, yang baik ini tidak akan dirusak oleh Allah. Hingga mereka yang merusak dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk kembali menikmati kebaikan, kita melakukan perbaikan. Jadi, kalau kita ingin merubah sesuatu, kita harus berjuang melakukan perbaikan baru rahmat Allah akan turut. Nah, kalau dari baik menjadi buruk, Allah tidak pernah melakukan. Kita yang menjadi sebab membawa petaka. Terjadi banjir, terjadi longsor. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau seorang suami setia pada istrinya, tidak berganti-ganti pasangan, lahir spiritual? Lahir enggak? Lahir herpes enggak? Yang terjadi akibat hubungan liar. Terjadinya ini karena pelanggaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak merusak kesehatannya, Allah tidak membuat dia terkena sepilih secara langsung, tapi disebabkan karena hubungan liar yang dilakukan karena efek penyakit tersebut. Jadi kata, hayar yughair. Oleh karena itu lihat ayat berikutnya. وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْأَن فَلَا مَرَدَّلَهُ Kalo Allah menghendaki keburukan bagi hatu kaum, ga ada yang bisa menolak sama sekali. <coughs> Jadi maksud dari ayat tadi, Allah ini adil, Allah ini pencinta hambanya, pengasih hambanya. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sengaja merusak apa-apa yang ada pada hatu kaum dari kenikmatan, hingga mereka sendiri yang merusak nikmat mereka karena tidak dijaga sahabat Imam Ali mengatakan jaga nikmat Allah dengan mensyukurinya dan jangan kalian melakukan pelanggaran kemaksiatan, ini yang akan mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau seandainya orang makan-makan makan di tempat lalat berkumpul di pinggir jalan, ah lebih murah dia makan, atau dia makan super mi karena dianggap simpel dan enak super mi indomie, akhir terkena penyakit yang bermacam-macam yang salah Allah apa dia? Dia salah Allah subhanahu wa ta'ala kesian Selalu menjadi kambing hitam kita Yang baik untuk kita Yang buruk untuk orang. Jadi bapak ibu boleh kaitkan dengan suratul anfal Walam yaku Mughayiran nikmatan Dia tidak akan pernah mengubah Merusak satu nikmat An amaha ala qawmin yang diberikan pada satu kaum Hatta yughayiruma bi'anfusih Hingga mereka merusak Apa yang pada mereka Orang Falastin Terjajah oleh Israel Dosa mereka cukup besar. Mereka jual tanah untuk orang Israel. Harganya tinggi. Ketika ditegur oleh ulamanya, ditanya, kamu mau beli lebih mahal lagi? Kamu mau beli dengan harga yang mereka beli? Ini keuntungan buat kita. Kamu iri. Dijual untuk orang Israel. Akhirnya Israel beli seper-se 10 dikuasai semuanya oleh mereka. Pelanggaran-pelanggaran kita ini yang mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Indonesia pemerintahnya menghalakan LGBT aja, LGBT. Tunggu aja nanti adab Seperti yang Allah turunkan pada kaublu Jadi banyak perilaku manusia yang mengundang adab Tapi yang disalahkan adalah Allah Jadi inna la yugayru ma biqawmin Hatta yugayru ma bi anfusihin Padahal hukum yang Allah berikan untuk kita Fama ya'mal mithqala darratin Khairan ya rah Wama ya'mal mithqala darratin Kebaikan yang dilakukan, dia akan terima balasan yang lebih baik. Keburukan, Allah hanya menghukum satu. Berarti sebetulnya, kita ini sudah kebangetan luar biasa. Hitungan satuan kita mengalahkan hitungan puluhannya. Dosa yang dihitung satu, bisa mengalahkan kebaikan yang hitungannya apa? Puluhan. Berarti manusia benar-benar sudah lupa pada Allah. Dan saya menyadari Bapak Ibu, tiap kali saya kena cobaan dan musibah, pasti ada hubungan dengan perbuatan saya. Saya sedih, saya sumpek, saya bergelisan Ada hubungan dengan perbuatan saya Atau mengalami kesulitan Dalam hal tertentu Suatu saya koreksi ternyata kembali Kepada perbuatan saya yang Menjadi sebab nikmat yang tadinya ada pada kita Menghilang dari kita Jadi banyak-banyak lah kita istighfar Mohon ampun pada Allah Memperbaiki diri kita Berusaha mata kita ini untuk lebih banyak Bertafakur, merenungkan kesalahan kita Jangan lebih banyak melihat kesalahan orang lain Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat betul-betul membimbing kita semua menuju jalan yang akan membahagiakan kita dalam rumah tangga kita maupun masyarakat kita. Sudah pukul 9.39 agak terlalu panjang sedikit. Saya saya berikan contoh-contoh masalah ini biar nanti ibu atau bapak kalau ingin bertanya bisa melalui ngobetir uh, kirim aja WA karena seringkali kalau orang mulai bertemu dengan hadis tidak mampu untuk memahaminya dengan benar. Malah akhirnya membuat hatinya yang sudah penuh keseimbangan mengalami kerusakan Oleh karena itu lebih aman baca Al-Quran Dan baca hadis yang seiring dengan Quran Jangan baca hadis tanpa bimbingan Nanti akhirnya ngafirkan orang sana, ngafirkan orang sini Bid'ahkan orang sana, bid'ahkan orang sini Bayangkan yang Allah perintahkan gak dikerjakan Tapi yang sepele-sepele hanya gara-gara masalah kuno tidak kurut diributkan Kan luar biasa biasa Bagaimana kita mau maju dengan pemikiran semacam ini? Kira-kira mau ada tanya jawab enggak sedikit? Eda, ibu di belakangnya. 1 2 Bapak mana? Silakan Bapak kita. Bapak dibebas, sih, jangan merasa tertekan -ter -ter oleh apa yang saya sampaikan, seolah-olah apa? takut disalahkan atau dipojokkan tidak? mungkin bapak bisa berbagi ilmu buat saya yang bermanfaat buat saya silahkan ibu waalaikumsalam iya yeah. iya yeah. baik Waalaikumsalam. Eh, uh, tadi Bu satu lagi, di Ibu di belakang ke. Ibu di belakang, ha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan ya. Iya, perkenalkan ini kajiannya pengetahuan, tapi hanya memikirkan dan akhirnya kita berbicara untuk seperti nama-nama dan kemudian melihatnya bahwa ternyata universitas tersebut memiliki ilmu pengetahuan tetapi kajian agama-agama ini menjadi kompleks. Karena Espanyol ya. Yeah. baik. Bapak hal yang perlu diperbaiki dari citra bahwa Islam supaya tidak terjadi apa menjadi pancaran yang Baik. Oke. Okay. Ini yang pertama, selama kedua, selama banyak berhubungan. Tadi Bapak kita mau nanyakan? Ada lagi, silahkan. Selalu, Bapak. Selalu, Bapak. Terus, karena saya bingung, dan saya bingung, dan saya bingung, jadi, saya bingung, saya bingung, Ya. Itu sunnatullah itu yang menetapkan siapa? Allah kan. Berarti itu ketentuan-ketentuan dan kata takdir dalam bahasa Arab qaddar yuqaddir diambil dari kata qadar, qadru syai'i itu ukurannya. Tapi berubah dalam terjemahan menjadi apa? ketetapan yang tidak berubah. Oleh karena itu takdir sebetulnya ya, yang sering dibahas masalah qada dan qadar itu ada dua macam. Satu namanya apa? Al-Mubram Satu namanya apa? Mubram. Yang Mubram itu yang ditetapkan Allah langsung tanpa pilihan kita Suku kita, bangsa kita Orang tua kita, gak mungkin Allah tanya Kenapa orang tua kamu Kenapa bukan milih si fulan aja Kalau diberikan pilihan, semua orang pilih jadi anak Nabi Betul gak? Warna kulitnya, bentuk rupanya, itu namanya apa? Itu namanya Qobo yang Mubram Yang ditetapkan langsung Allah tidak akan tanya Yang kedua Mu'alak yang tergantung, tergantung amal kita nanam padi keluar padi nanam gandum keluar gandum itu enggak usaha kita baik insyaallah dengan di Allah ta'ala Allah berikan keberkahan kita ingkar durhaka Allah berikan hukuman, itu namanya mu'alak tergantung perbuatan dan pilihan kita jadi sayangnya takdir itu maknanya berubah tidak jelas karena gak dikembalikan pada Quran, gak dikembalikan kepada akar katanya tapi berubah menjadi apa? Menjadi ketetapan yang datang dari Allah Tidak mungkin akan ada perubahan Jadi seolah-olah manusia ini Telah dikendalikan hidupnya oleh Allah Yang nyolong Disuruh nyolong sama Allah katanya Yang berbuat baik juga begitu Kemudian yang akhirnya apa? Di akhirat yang nyolong dimasukkan ke neraka dibilang ya Allah kan bukan pilihan saya Betul gak? Dimana keadilan Allah SWT? Maha suci Allah SWT Jadi Bapak perlu pelajari Kata takdir itu dari akar kata apa? Ya. Kan bahasa Indonesia sudah kadar Kadar airnya sekian ya Kemudian karnekel, Ada kadar dia punya timbalnya sekian Atau bensin kadar timbalnya sekian kan Itu dari bahasa Arab asalnya Kok bisa berubah terjemahannya Menjadi sesuatu yang membingungkan Kenapa? Hadis Ada hadis-hadis tadi itu yang membuat orang Terperangkap dalam pemahaman yang fatalis Kita ini gak punya pilihan Akhirnya kalau gitu orang bertanya Kalau gitu apa gunanya kita beramal Kalo gitu Allah valim dong Dijawab oleh gurunya Jangan bilang begitu Jadi seolah ini hantu Bukan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyaya Ada yang menarik bapak ibu sekalian Ada seorang guru Seorang guru Mengajar pada muridnya Kita ini makhluk Sebetulnya telah ditentukan oleh Allah Segala sesuatunya Yang ke surga yang ke neraka Termasuk amal kita Akhirnya apa? Semurid bertanya termasuk orang yang membunuh, orang yang iya sebetul itu ditentukan semuanya. Lalu si murid bertanya, kalau gitu kenapa mereka di hari kemudian nanti? Berarti Allah tidak adil dong. Kamu jangan banyak tanya. Si murid ambil tanah yang keras dilempar ke gurunya, berdarah guru. Si guru marah luar biasa. Kenapa kamu lempar saya? Si murid bilang takdir Allah kan. Kalau gitu kenapa ada mahkamah pada zaman Rasul yang menghadiri manusia kalau memang manusia enggak punya pilihan. Jadi sebetulnya kita telah betul-betul dijerumuskan dalam perangkap setan. Kita punya anggapan yang negatif mengenai Allah Subhanahu taala padahal dia tidak pernah berbuat kezaliman pada kita. Orang-orang bertanya, bagaimana orang yang lahir ustadz? Anaknya sebagai seorang yang Sumbing dan buta matanya Konsekuensi logis Ibu yang pertama tadi Dari pilihan kebebasan yang Allah berikan Pada manusia Dari kebebasan dan pilihan mereka Akan lahir berbagai macam Apa? Berbagai macam Hasil yang bermain Ada yang negatif ada yang positif Contohnya Allah menciptakan manusia Sebetulnya dalam kondisi sempurna Kalau tidak ada intervensi manusia yang kotor Si bapak merokok, ibu merokok pada saat hamil Atau si ibu katakan makan obat antihistamin Saya kenal saya punya keluarga Dia makan uh, dekosin kalau gak salah pada saat sedang hamil Gak lama keluar pendarahan Begitu lahir, bibirnya sumbing Atau katakan si bapak suka main perempuan Berhubungan dengan ibunya Anak lahir buta, cacat Karena perbuatan bapaknya Si anak yang kondisi seperti itu Dibawa rahmat Allah Allah tidak akan tanya melebihi dia punya apa Kemampuan dia Tapi bapaknya yang menjadi sebab Berdosa, kalau dia tidak bertobat Tahun jawabnya besar di hadapan Allah Atau ibunya katakan Mengindap penyakit, kemudian dia hamil Anaknya dalam kondisi seperti itu Atau seorang naik motor Dengan gila-gilaan Menabrak seseorang, yang ditabrak itu ya Kematiannya bukan pilihan dia kalau dia dalam kondisi baik, bertakwa pada Allah, bin ahlijannah. Tapi yang menabrak, ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Apalagi mabok, obat-obatan, mengendarai mobil, kemudian menabrak orang di harte bus, itu hukumannya berat. Satu orang, kalau orang terbunuh secara tidak sengaja dalam Islam, dia harus membayar tidak kurang dari 5 kilogram emas. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu Quran yang menetapkan. وَمَيْيَقْتُلْ مُؤْمِنَنْ مُتْعَمِدًا tata mutah wahi kalau orang membunuh senyala tidak sengaja menrahkan mobil atau apa dia masih melepaskan budak yang pertama kemudian membayar dia kepada pihak keluarganya sebanyak 1000 dinar kalau dinar 4,5 atau 4,25 gram kaliribu Kalau tidak ada budak yang dilepaskan, maka fasia musyahrain mutatabi'an di samping membayar ganti rugi, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut tidak boleh stop sama sekali. Kenapa? Karena nyawa manusia ini harganya amat tinggi di sisi Allah. Oleh karena tidak dibolehkan kita melenyapkan nyawa manusia tanpa dasar kebenaran. Kalau orang dipenjara salah bisa digantikan dengan ganti rugi, tapi kalau orang dibunuh enggak bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itu masalah nyawa kita harus berhati-hati. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, ini kesalahan-kesalahan menimbulkan efek yang amat luas dalam pandangan kita, paradigma hidup kita, usaha kita, perjuangan kita terhambat oleh anggapan-anggapan seperti ini. Kalau kita melakukan kesalahan, takdir Allah. Bayangkan orang-orang di sana melakukan penelitian, pengkajian, mencari sebab di belakangnya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kalau kita... Justru kembali kepada kesalahan Jadi ibu tadi kalau mengatakan Kenapa kok ada manusia Lahir dalam kondisi bersih dan baik Tetapi Kok sebahagian beriman sebagian ingkar sebagian melakukan kejahatan Pengaruh dari lingkungan Pengaruh dari pendidikan Begitu pula Pengaruh-pengaruh yang bermacam-macam Ini ikut berpengaruh dalam Bentuk jiwa si anak Jiwa anak itu pertama lahir ke dunia biar bapaknya penjudi, pencuri, ibunya pelacur, bersih. Tapi ada pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, walaupun tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu para ulama menamakan faktor-faktor ini, faktor yang tidak sempurna. Karena buktinya ada yang suaminya kafir, istrinya beriman seperti Fir'aun. Ada yang suaminya beriman, istrinya kah? kafir. Ada bapaknya ulama, anaknya justru paling menginjak-injak agama. Di lingkungan pesantren rusak, tapi pergi ke Amerika, ke Eropa menjadi muslim yang baik. Karena begitu terbuka akal pikirannya dia menemukan ternyata yang diajarkan Islam lebih baik daripada kehidupan yang ditawarkan oleh Barat. Jadi ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk jiwa manusia, baik itu pengaruh daripada gen, atau pengaruh lingkungan, atau pengaruh pendidikan, tapi ini tidak bersifat mutlak. Nah, Allah masih siap memberikan petunjuk bagi manusia. Apabila dia berusaha mencari kebenaran, Allah akan datang lebih cepat kepadanya. Oleh karena itu, perhatikan coba bagaimana Asia istri Fir'aun bisa beriman. Bahkan rela meninggalkan gelarnya sebagai permasuri maupun singgasana Tapi istri Nabi Allah Nuh hidup bersama Nuh 950 tahun. Tapi bagaimana istrinya tidak mengambil pelajaran. Bahkan termasuk anaknya. Sudah menyaksikan banjir. Nuh mengajak masuk ke dalam perahu. Dia mengatakan tidak saya akan lari ke puncak gunung. Jabarin Dan saya jumpai banyak contoh-contoh. Ulama, kiai, ustad. Anaknya jauh dari kehidupan bapak dan ibu. Walaupun gak semuanya. Malah dia yang meremehkan agama. Belajar di syariah, di al-azhar. Belajar juga di ilmu agama. Yang menjadi perhatian dan daya tariknya bukan agama. Justru dia malah meremehkan agama tidak menghargainya. Yang belajar dari kedokteran. Yang belajar dari fisika. Yang belajar dari ilmu pengetahuan sains modern. Begitu mengenal Allah lebih baik dari ulamanya sendiri. Jadi faktor-faktor yang tidak sempurna tadi pendidikan. Lingkungan. Begitu juga apa? Begitu juga faktor gen. Ini tidak bersifat mutlak di mana manusia bisa lepas dari jerat tersebut dan tetap kehendak manusia itu berpengaruh terhadap dirinya dan ilmu selagi manusia dalam kebodohan tanpa pengetahuan apa yang dilakukan dalam kebodohan dimaafkan oleh Allah. Maka sebelum Bapak dipanggil di akhirat, sebelum orang-orang awam dipanggil, yang pertama dipanggil kita para ustaz. Sudah menyampaikan ilmunya apa belum? Kalau ustaznya pasang tarif tinggi-tinggi akhirnya Bapak mungkin bisa bayar awam nggak bisa bayar maka beban yang paling berat di akhirat Ustadznya bertanggung-jawab di hadapan Allah saya juga baru tahu satu orang diundang minta 25 juta akhirnya negosiasi sudah kalau kamu mau saya kasih waktu setengah jam saya pulang dari arah Bandung di tengah jalan nanti ya saya mampir 5 juta Akhirnya mereka ngeluhkan, saya bilang yang salah bukan ustadzah ya kalian yang bodoh. Masa orang seperti ini kalian undah? Ini syaitan, bukan ulama. Ulama seharusnya menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja di sisi Allah, mengharapkan dari Allah. Dan Allah tersebutkan kan? Qulla as'alukum alihi ajro'an in huwa illa zikra bil Ittabi'u man lais'alukum ajro'an wahum muhtadur. Kalo orang mau mencari kekayaan dari yang mengajar, Bukan kekayaan kemiskinan gak pernah cukup. Akhirnya dikasih makan istrinya. Istrinya berubah, kobinya ngemol Anaknya dikasih makan, anaknya juga liar. Karena dikasih makan dari uang-uang yang seharusnya, apa Yang seharusnya sebetulnya, dia tidak lakukan hal tersebut. Malah yang harus mendapatkan perhatian bapak ibu, guru Al-Quran. Yang ngajar salat yang ngajar belajar. Itu dah harus dapat perhatian lebih besar. Jangan kalau kursus bahasa Inggris, matematik anak ibu dipegang. Begitu kurs agama main di luar. Ustaz nungguin sama ustazah. Ibu sama sekali enggak mengecam anak ibu atau mendidik agar dia sungguh-sungguh untuk mempelajari agama. Ini banyak keluar kisah penceramah sekali ceramah dapat imbalan yang besar. Sedangkan yang bekerja susah payah berjam-jam, saya kebetulan ceramah di satu masjid, ada di atas saya ceramah di masjid yang cukup besar. Saya selalu diberikan amplop, biasanya dulu saya berikan untuk orang buka puasa. Sekali waktu saya tanya, berapa gaji kamu pengurusnya? Itu yang ustad terima tuh barusan, ceramah satu jam, itu gaji saya. Gaji dia, berangkat dari Ciputat, pulang malam yang diterima, sama dengan yang diberikan untuk seorang ustad. ayo saya gak bagi-bagikan lagi, saya buka, bagi-bagikan nih buat kalian semuanya. Karena terang-terangan boling, boling, boling, luar biasa. Saya mau tanya perut Pak Ustadz lebih besar memang? Anak Pak Ustadz lebih berhak untuk makan. Anak orang lain gak perlu makan. Bagaimana kita mau didik orang Islam supaya maju? Kalau di SMA anaknya seharusnya perguruan tinggi. Ini sekarang tidak. Bapaknya SMA anaknya sempit. Karena biaya hidup yang semakin mahal, orang tidak peduli terhadap orang yang kerja bersama dia. Oleh karena itu bapak ibu kalau punya supir Perhatikan, kalau tidak ada Jelaskan sama dia ini kemampuan saya Kalau ada berikan kelebihannya Supaya anaknya sekolah Kemudian berikan waktu yang pantas Buat dia beristirahat Artinya hargai orang yang bekerja buat dia. Kalau bapak punya kelebihan Berikan rumah buat dia juga pantas Betul gak? Ada kelebihan Ini semua untuk bekal akhirat kita Jangan kita justru menindas Orang yang bekerja pada kita Akhirnya membawa takdir buruk buat kita Karena ulah perbuatan kita. Jadi ibu tadi, semua ini konsekuensi logis dari pilihan, kebebasan, kehendak yang Allah berikan buat kita. Contohnya kalau hukum yang mengatur tubuh kita dan alam raya kan dikendalikan oleh Allah. Gak mungkin ada kesalahan dalam hukum Allah, betul gak? Tapi kalau kehidupan kita diserahkan pada kita sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah konsekuensi logisnya, manusia dengan kehendaknya, Ada yang mengikuti kebenaran, ada yang mengikuti setan dan hawa nafsunya. Ya. Mana yang ke, pertanyaan ibu yang ketiga berkaitan dengan apa? Dengan kondisi umat Islam. Iya. Arti kondisi umat Islam saat ini. Ibu kalau ke Cordoba, masuk ke wilayah Spanyol, ibu akan lihat masjid berubah jadi museum. Berubah jadi museum. Sisa-sisa dari peninggalan Islam Semua berubah keadaannya Islam hanya tinggal Kaligrafi Islam hanya tinggal Hadir sekalian menjadi apa? Hal yang dibusiumkan sebagai Sisa-sisa sejarah Orang masuk masjid Al-Azhar Al-Azhar Universitas yang cukup tua 1000 tahun Telah dibangun Masuk ke masjid yang begitu besar Kita akan jumpai turis-turis datang berkunjung Dari luar bahkan orang-orang asing menjadikan itu masjid hanya sebagai apa objek wisata pemerintah Mesir menginginkan masukan jadi mengirinkan mereka juga untuk masuk bayangkan Kenapa karena umat Islam seperti yang nabi katakan saya tilan nasi zamanun Islam semua akan datang satu masa tidak tertinggal dari Islam kecuali hanya namanya waquilla rasul Quran hanya tinggal kaligrafi kaligrafi bukan lagi menjadi pedoman hidup Masajiduhum amirah masjid mereka ramai. Wa huyya khorabunil huda. Padahal dia kosong dari petunjuk Allah. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis. Sama ulama'-ulamanya. Yang terburuk atau makhluk terburuk. Yang berada di bawah atap langit. Minhum takhrujul fitna wa ilayhim ta'ud. fitnah muncul dari mereka. Yang memecah belah umat. Menghasut umat. Membodoh-bodohi umat. Dan fitnah juga kembali kepada mereka. Ini bukan berarti seluruh ulama. Ya. Tapi kalau ulama pasang tarif minta dikirimkan tiket buat keluar negeri bersama keluarganya anaknya Yes kalian dakwahs kalian wisata padahal mereka ini pekerja di Australia yang nabung susah payah tapi mereka masang tarif setinggi-tinggi ini jelas-jelasan Dajjal nih Dajjal yang luar biasa tapi kalau ulama datang dengan membawa kehormatan menyampaikan risalah Allah bukan pesan pribadi kemudian dia tidak berharap kecuai dari Allah subhanahu Wa ta'ala Ini insya Allah yang akan meninggalkan pesan dan kesan bagi orang yang terbuka hatinya untuk menerima kemenaraan. Jadi sebetulnya kemunduran umat Islam saat ini karena mereka jalan mundur. Majunya barat karena mereka jalan ma maju. Artinya bagaimana mereka akan maju, akan berkembang dengan pesat kalau mereka meninggalkan ilmu pengetahuan. Apalagi banyak pendidikan agama yang mengajarkan adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama. Bahkan kita masih dengar tidak boleh kita gunakan akal memahami agama. Habis pakai apaan? Kan menjadikan kita sebagai himar. Akal itu tidak dikedepankan. Akal itu bagaikan dua bola mata. Tanpa cahaya tidak akan melihat. Akal juga tanpa penerangan bimbingan dari Allah. Niscaya pemahaman yang didapatkan amat dangkal dan sedikit. Akal ini yang menyempurnakan manusia kalau tidak apa bedanya dengan Tuhan Kemudian mereka mengatakan Ini ilmu dunia, ilmu akhirat Siapa yang bilang kalau Bapak ibu mengajarkan fisika, kimia, biologi Untuk mendidik orang, menjadi maju Menjadi muslim yang kuat Yang bisa bermanfaat untuk umat Itu ilmu agama semuanya, ilmu akhirat Tapi walaupun diajarkan Quran Diajarkan tafsir, diajarkan hadith Lalu dijual belikan dengan harga yang mulah Itu ilmu dunia, bukan ilmu akhirat Jadi apa yang kita pelajari, kita kerjakan. Kembali manfaatnya untuk umat, untuk agama kita. Itu semua merupakan amal-amal akhirat yang dicintai Allah subhanahu SWT. Jadi dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama. Sama aja kita menganggap syariat bukan dari Allah. Sedangkan alam raya dari Allah. Atau alam raya dari Allah, syariat ini bukan dari Allah. Kalau dua-duanya dari Allah, mana mungkin terjadi benturan. Coba lihat firman Allah. Ar-Rahman, al-lamal-Quran sanhul ar-rahmani yang mengajarkan Quran yang menciptakan manusia yang memberikan juga anugerah nikmat Al-bayan kemampuan untuk menyerap pengetahuan mentransfer menganalisis ya menerangkan menjelaskan itu merupakan anugerah Allah kecerdasan manusia manusianya Qurannya dari Allah mungkin ga bentangan tidak mungkin sama sekali jadi sebetulnya Ilmu pengetahuan yang benar. Pemahaman Al-Quran yang benar. Saling menopang satu dengan lainnya. Dua-duanya takdir Allah. Satu takdir takwini. Satu takdir tashri'i. Dan dua-duanya datang dari Allah. Dan obyeknya manusia juga dari Allah. Tidak mungkin ada pertentangan. Mungkin gak sekalian? Manusia. Ya, agama yang datang dari Allah. Ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan. Perhentangan. Mustahil. Kecuali kalau kita anggap Tuhan ini tiga. Yang ciptakan manusia, yang menurunkan Quran, yang memberikan kecederasa berbeda-beda. Akhirnya muncul sekarang dakwah baru, terimitas, terimurti, sama ke Tuhan yang Maha Esa gak bertentangan. Dengan gak terakhir? Saya heran. Ini teman saya dekat baik. Quran begitu jelas. Dia mengatakan satu dengan tiga kepribadian, kalau dalam Islam satu dengan 99 kepribadian, itu Asma husna Beda antara Asma husna dengan Trinitas jauh langit, bumi Mungkin saya gak sempat bicara mengenai yang berhubungan dengan nanti insya di radio, kalau seandainya bapak ibu ingin mendengarkan hal-hal yang selama dari mulai Senin atau Selasa, Rabu, Kamis, Setiap minggu kita akan bicara mengenai trinitas, tributi, tapi bukan dengan bahasa yang mencemuhkan agama yang lain. Kita sama sekali tidak mencela mencemuhkan, kita tidak menghalangi mereka untuk menjalankan agama, bahkan tidak mendiskrivitkan. Tapi kita tidak akan menerima kalau seandainya kita diharuskan melebur keyakinan kita dalam keyakinan mereka. Toleransi bukan artinya melebur, tapi masing-masing menjalankan keyakinan. Mencari kebenaran dengan dialog dan kata-kata yang santuh, itu yang kita inginkan. Saya kira... Jelas, jadi konsekuensi logis dari pilihan kita menanam padi, keluar padi. Menanam apa? Duri, keluar duri Jadi yang terjadi ini kesalahan kita padahal Allah mengajar dalam Al-Quran untuk kita berpikir, maju, berkembang. Dan mengikuti sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan buat kita. Mudah-mudahan uh, tidak ada kesalahfahaman. Karena bisa menimbulkan salah paham Ada yang kurang jelas, baik melalui a Oke dari Pak Iskandar, atau mau datang ke rumah juga silahkan, tidak dipetik biaya konsultasinya free asal waktunya memang dengan apa dengan apa, dengan waktu kosong kita, silahkan hubungi kita janji sebelumnya, mudah-mudahan atau dalam kesempatan lain, insya Allah kita memenuhi undangan, Bapak Ibu kalau kosong waktunya, insya Allah kita akan datang, tidak perlu jemputan tidak perlu biaya apa-apa sama sekali, yang penting doakan supaya saya terbebas dari pertanyaan Allah di hari kemudian demikianlah subhanakallah mawabihamdik Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Wa'allinna ma'infa'una. Warzukna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakhshak. Wa min nafsin la tashba' Wa min duain la yusma' Allahumma inna na'udu bika min وناعوذ بك من العجز والكسل وناعوذ بك من الجبن والبخل وناعوذ بك من غرابة الدين وقهر الرجال اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحيد صفوفنا وجعلنا هداتا مهددين ولا تجعلنا ضالين ومضلين برحمتك يا رحم الرحمن ربنا اوفر لنا ولي والدين يوم يقوم الحساب رَبَّنَا وَجَعْنَا مُقِيمِ الصَّلَاهُ وَمِنْ دُرِّيَتِنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَى وَصَلِ اللَّهُمَ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْفِهِ وَسَلِّمْ Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kalau ada masih yang belum jelas, kita janjikan waktu lagi bicara masalah lagi. Boleh kumpulkan semua persoalannya, kita diskusikan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wab صادق المصدق